Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Kita lanjutkan tentang masalah sabar uh, Terutama sabar zul zilu Ketika kita diuji dengan ujian ego, marah, perasaan, sakit hati Yang kayak gitu-gitu Ini ujian jauh lebih berat daripada ujian uh, fisik dan ujian harta termasuk uh, rasa cinta rasa benci, kadang itu menjadi ujian kenapa ujian bikin kita jadi tidak lagi logis gak realistis dan kadang-kadang mengabaikan hal-hal nilai-nilai yang kita selama ini pegang sebagai satu kebenaran kita mengabaikan batasan-batasan syariat ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu SWT sehingga tidak disebut orang yang beriman kecuali Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat dia sabar dalam ujian Kalau dia gak sabar dalam ujian Malah di dalam e, pembukaan surat al ankabut Tadi Allah menggolongkan mereka termasuk orang-orang yang munafik Apa arti yang orang munafik? Orang yang mengaku beriman tapi sebetulnya dia tidak beriman Apa salah satu buktinya? Dia tidak sabar Jadi kalau kita mau menilai diri kita mukmin atau munafik dan ini bukan materi untuk menjudge orang lain Oh ternyata dia itu munafik, bukan Lagi-lagi konsep kita belajar itu angle-nya untuk diri kita sendiri Saya sangat tidak merekomendasikan Kita belajar Untuk mendapatkan kaca pembesar Mencari-cari kesalahan saudara kita Tapi kita belajar Untuk semakin Bisa bercermin Untuk menemukan aib dan kekurangan diri kita Jadi semakin kita tahu Ilmu agama Semakin kita tahu ayat dan hadis Semakin kita punya cerminan untuk menilai diri kita dan memperbaiki diri kita Bukan nyari kaca pembesar untuk memperjelas aib-aib dan kesalahan orang lain Kalau kita pengen menilai diri kita ini orang yang mu'min atau munafik Caranya lihat aja kita sabar gak nih terutama dalam masalah emosional dalam masalah ego Dalam masalah marah Dalam masalah maaf hawa nafsu Dalam masalah perasaan cinta Dalam masalah benci segala macam Masih bisa gak kita adil Bahkan kepada orang yang kita benci Adil kepada orang yang kita benci Adil kepada musuh sekalipun Bahwa ke, jangan sampai kita gara-gara gak suka kepada seseorang Kita berlaku zalim kepada dia Jangan Ini berarti kita harus melawan ego kita sendiri Ego untuk memaafkan orang lain, ego untuk bisa melupakan kesalahan orang lain, ego untuk bisa berlapang dada dengan hal-hal yang nggak nyaman daripada orang lain. Ini adalah ujian yang paling berat. Di situ kita bisa lihat kita ini umumin atau munafik. Kalau nggak pernah sabar sama sekali dalam masalah ego, dalam masalah emosional, berarti jangan-jangan kita tergolong diantara orang-orang yang kata Allah wa ma hum bimumin mereka bukan orang yang beriman kata Allah di surah al-kabut mereka itu adalah wala ya'lamanallaha wala al ya'lamanallahul munafikin orang-orang yang munafik nauzubillahi min dhalik kalau kita merasa pernah sabar terhadap emosi kita sekarang kita lihat sesering apa kita sabar terhadap emosi kita maka derajat seorang mu'min Tergantung tingkat kesabarannya Ada yang orang sabar Hanya kalau disakiti Dengan satu kata Ada yang sabar dengan satu kalimat Ada yang sabar dengan satu paragraf Ada yang sabar dibuli rame-rame Juga dia sabar Berarti lahum <tuh> Orang beriman juga bertingkat-tingkat Dan tingkatan itu Tergantung tingkat kesabaran kita Dalam menghadapi ujian Salah satunya ujian Emosional kita, perasaan kita Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah SWT Salah satu program kita Untuk terus apa mengembangkan diri Program untuk tumbuh Program untuk memperbaiki uh, Diri kita di hadapan Allah itu adalah Coba kita program dalam sehari aja Terus kita nilai Berapa kali kita berhasil Ngelewatin ujian emosional Bukan cuman marah termasuk cinta, benci, tersinggung, sakit hati, kayak gitu-gitu, berapa kali kita bisa berhasil melewati itu dalam sehari? Gak usah seminggu, sehari aja. Di jalan, sama temen, di grup WA, di IG, di Twitter, di mana gitu, coba kita lihat berapa kali kita bisa menahan diri kita dan bersabar. Bukan berarti tidak respon ya, bukan berarti pasif. Kita bisa merespon tapi dengan cara yang elegan. Kita bisa merespon tanpa harus memperlihatkan uh, apa Emosional yang meledak-ledak Bukan berarti ketika disakiti orang Dihina dan segala macam kita diam aja Gak selalu kayak gitu Kadang-kadang kita perlu merespon untuk Mengklarifikasi, tabayun Kalau kata orang-orang yang dalam ilmu fikih. Kita harus tabayun Tapi tabayun dengan marah itu beda Tabayun dengan mencela itu beda Sehingga kita mencoba menahan diri berpikir Aduh capek kalau gitu Tapi kan ini bagian dari pembelajaran Makin terbiasa kayak gitu Terbiasa elegan Maka otomatis jadi gak terlalu apa, repot lagi Kan awal-awal bersikap pengen eh, apa Yang bijaksana Yang elegan Yang dewasa Itu kan kadang-kadang harus diusahain ya Karena belum mengkarakter Harus mikir dulu gimana ya Sikap yang paling dewasa Gimana ya sikap yang paling bijaksana Gimana ya sikap yang paling wise gimana ya sikap yang paling elegan masih mikir tapi setelah berkali-kali kita latihan lama-lama itu menjadi spontanitas kita dan kalau udah bisa kayak gitu insyaallah kita sudah mulai meniru nih akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ujian perasaan banget kalau tadi saya ngasih contoh diselingkuhin itu sebetulnya cuma apa bercanda ya karena diselingkuhin ini pastinya bukan ujian tapi musibah <laughs> pengkhianatan ya. Tidak ada tempat. Gimana kita ngelawan perasaan kita kalau lagi kayak gitu? Gimana kita ngelawan perasaan kita kalau lagi di diuji? Gimana cara kita bersabar? Karena iman dan sabar itu bisa dibilang satu paket. Enggak disebut orang beriman kalau enggak sabar. Dan insyaallah orang yang sabar itu adalah ciri-ciri orang ber, beriman. Enggak mungkin disebut orang beriman kalau enggak sabar. Kita pikir memang iman itu hanya ucapan. Kalau iman itu cuma ucapan Inna solati wa nusuki wa mahya Wamamati lillahi robbil alamin Gampang Kalau iman itu cuma ucapan Hasbiallah wa ni'mal wakil Gampang Kalau iman itu cuma ucapan Lahawla wa lakuwata illabillah Gampang Kalau iman itu cuma ucapan Iya kana abudu wa iya kana setain Gampang Tapi Allah mengatakan Wa mahum bi mu'minin Ahasibana su ayut raku ayakulu ayakulu amena wahum la yuftanun emanya cukup dengan hanya mengatakan kami telah beriman lalu tidak diuji ternyata iman adalah sabar dalam ujian. Jadi gak mungkin orang disebut beriman Sementara dia tidak sabar Sementara dia emosional Sementara dia temperamen Sementara dia orangnya meledak-ledak Sementara dia orangnya mengeluh Sementara dia orangnya berputus asa Gak mungkin Karena ulama mengatakan La tay'asu La tay'asu Jangan berputus asa Fa'innal ya'as Laisa min akhlakil muslim Atau mukmin. Karena sesungguhnya keputus asaan Bukan di antara akhlak orang yang beriman Orang yang beriman itu tidak pernah berputus asa Serumin apapun Masalah kita Kalau kita punya yakin sama Allah bahwa Allah ala kulli sya'ing qadir Maka kita pasti akan punya harapan Kalau kita yakin bahwa Allahu Akbar Sebesar apapun masalah kita Allah maha lebih besar daripada masalah kita kan Bukankah kita mendengar Allahu Akbarullah Ada gitu yang lebih besar daripada Allah Harusnya kita tidak pernah Berdoa kepada Allah Sambil mengatakan Ya Allah Saya punya masalah besar Itu sama aja dengan kita Ngeledekin Allah Sama aja kayak kita datang ke teman kita Kita bilang gini Eh saya mau pinjam duit Enggak, enggak enggak akan banyak Kok saya tahu kamu Kalau kebanyakan kamu enggak akan sanggup Kan enggak mungkin Kita ngomong gitu kan ya Saya lagi banyak hutang nih Saya mau minta tolong sama kamu Insya Allah saya enggak akan minta seutuhnya Saya tahu kamu juga Kurang duitnya Saya minta dikit-dikit aja lah Kan gak gitu kan cara kita minta tolong Sama aja kita doa ya Allah Saya punya masalah besar Ngomong ke Allah punya masalah besar Kalau kita ngomong ke manusia kayak gitu wajar Tapi ke Allah Ya Allah saya punya masalah kecil nih Apa? Ada hutang sedikit Berapa? 100 M Allah kan ghaniyun maha kaya Jadi jangan pernah mengatakan 100 M itu besar di hadapan Allah Kita ngeremehin Allah banget Bukankah Allah Maha Kaya, jangan pernah mengatakan bahwa musibah kita, ditinggalkan orang yang kita cintai, dibuli seluruh dunia, itu besar di hadapan Allah. Bukankah Allah cukup buat kamu, kata kamu. Inna sholati wa nusuki wa mahya ya hasbi Allahun imal wakil. Jadi Allahu Akbar. Sehingga kalau kita berdoa, ya Allah saya punya sedikit masalah. Bukankah Umar pernah mengatakan, ya nafsi. Jika dapaqat alaikid dunya, fala taquli ya rabbi indi hammun kabir, faquli ya hammun indi rabbun kabir. Wahai jiwaku, kalau kamu merasakan kesempitan, kegalauan, bingung, sakit, jangan pernah kamu mengatakan ya rabbi saya punya masalah besar, tapi katakanlah wahai masalah saya punya rabb yang maha besar. Iman dan harapan berharap itu gak bisa dipisahkan Iman dan sabar itu gak bisa dipisahkan Iman dan berserah diri Atau menyerahkan urusannya Tawakul atau kita nyebutnya tawakal Gak bisa dipisahkan Bagaimana kita mau menyebut diri kita Mumin sementara kita gak sabar Ketika diuji dengan perasaan Alhamdulillah kalau kita selama ini Masih bersabar dengan ujian fisik Ujian fisik yang setiap hari kita alamin apa? Lelah, capek Pulang kerja, pulang sekolah, pulang dari kampus, ngaji. Capek kan? Belum lagi macet-macetan. Belum mandi pula. Dari tadi pagi, dari tadi semalam kurang tidur. Dan segala macam. Lelah, capek. Ngantuk. Kadang-kadang sampai drop kesehatan kita. Kita bisa lalui itu. Gak apa-apa, capek-capek juga. Yang penting saya pengen belajar. Jalan nih, jauh-jauh. Ada yang dari Sumedang. Ada yang dari apa? Lembang. Ada yang dari... Banjaran dari mana-mana datang pengen ngaji jarak jauh nggak apa-apa macet nggak apa-apa lelah nggak apa-apa habis duit nggak masalah tapi sampai di sini kesenggol dikit aja teman-teman kita dalam ucapan mungkin dalam ekspresi kadang-kadang kita senyumin nggak dibalas senyum atau mungkin hal-hal sepele itu bikin seolah-olah amal kita yang udah habis-habisan tadi jadi berkurang sampai habis pahalanya. Ujian perasaan. Kadang-kadang datang ke sini nggak ada rasa tidak nyaman sedikit mungkin dengan teman kita atau dengan orang yang di sebelah kita akhirnya kita merasa tersinggung akhirnya kayak jadi berlebih-lebihan di tangga, di pintu, pas keluar, di tempat wudhu, di mana hal sepele sebetulnya. Tapi mengganggunya bukan fisik kita yang terganggu, bukan harta kita, tapi yang terganggu.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 Sehingga kita rito dengan ujian Bukan ikhlas ya, kalau ikhlas ibadah Kalau ujian, rito, rela Saya rito ya Allah, walaupun Ini berat, saya rito ya Allah Walaupun saya berharap engkau beri jalan keluar Saya rito ya Allah, walaupun saya berharap Ditolong oleh Allah, tapi tetap rito Rito diberikan ujian itu Sambil berdoa diberikan jalan keluar Ditolong, diberikan keajaiban Cuma enggak mau mengeluh Dan berdoa meminta jalan keluar Bukan mengeluh, itu ibadah Berdoa itu ibadah dalam Islam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 Kalau buat saya perbadi dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, enggak mau ada masalah di akhirat mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita enggak mau berlarut-larut, pengen cepat dimudahin sama Allah. Caranya istighfar, istighfar, istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa? Idza kasurat dzunubul abdi wa yakun lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu allahu bil hazan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 jadi kelas sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahalazim saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, iya, tapi mungkin dia enggak akan jadi enggak akan mengatakan kalimat itu, enggak akan bersikap kayak gitu kalau kita enggak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah.